Mitra bisnis analogi Ronin atau Samurai Tak Bertuan diungkap pakar sosial politik Hermawan Sulistio untuk menggambarkan aksi oknum aktivis serta LSM yang menjadikan proyek-proyek milik pemerintah maupun swasta sebagai ladang untuk memenuhi kepentingannya pribadi maupun kelompok. Meski demikian, Hermawan Sulistio juga menyebutkan adanya Ronin-Ronin yang direkrut masuk dalam rezim. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan tersebut berikut paparan dari pakar sosial politik Hermawan Sulistio. Baik Pak Hermawan. Seperti apa Ronin-Ronin yang direkrut masuk dalam rezim? Uh, yang tadinya misalnya pendukungnya di uh, apa uh, dengan nama relawan itu, itu kan sebetulnya Ronin. Banyak, bukan semua. Sebagian lah ada Ronin. Ronin-Ronin itu masuk. Kalau pendukung-pendukung waktu pilpres ke, uh, dari kalangan profesional. Mereka ngomong ke saya, oh, saya diajak Mas masuk ke resim, tapi saya nggak mau untuk apa. Saya ini CEO perusahaan MNC, CEO perusahaan e, nasional, gaji saya 150 juta, ada yang 300 juta, 350 juta. Terus saya disuruh masuk, dapat berapa saya? Kalau cuma 30 juta, mau... Memenuhi standar minimum saya yang 150 juta aja Harus korupsi Ya sudah tugas kita selesai gitu Nah Siapa yang meneruskan Ronin-ronin yang gak punya bapak itu Beneran Gak ada daimionya yang Yang memelihara Gak ada uh, Shogunat Shogunat yang yang uh, Memberi makan lagi Masuklah mereka Ke staffsus-staffsus itu Nah, itu yang diributkan kemarin di Tempo misalnya. Ada Yudhikrishnandi. Yang dibawa aja ada 25 sampai 40 orang itu. Nah, setiap stafsus itu bawa stafsus lagi. Ronin-ronin yang lebih kecil. Padahal kondisi itu membuat birokrasi semakin gemuk ya Pak Her? Iya. Kalau ronin-ronin yang dijadikan stafsus itu kan yang... Uh, bisa main samurai hebat yang hebat. Ini dia punya ronin lagi di bawahnya kan? Gitu. Nah, orang-orang seperti ini. itu banyak sekarang semua kementerian itu menterinya peng, punya stafsus, dibantu ini itu. Sebagian besar ronin. Demikian Hermawan Sulistio. Beni Rahmadi. Pasef